John selamat siang. Selamat siang. Kalau komentar anda Pak. Kalau budaya korupsi dan manipulasi itu apa budaya Indonesia? Terima kasih. Terima kasih Pak John Paleo k selamat siang. Selamat siang Bu Dona. Ya kita kan menikmati suara ya Bu gitu. Kita bukan menikmati apa-apanya, menikmati suara gitu. Seperti uang asing, kita menikmati nilainya bukan gambarnya gitu. Terima kasih. Budi selamat siang. selamat siang komentarnya saya juga a g a emang negara kita emang hebat l u a menjaga moral ya tapi yang boleh cuma korupsi anak-anak kekerasan kesimpulannya bilang aja polisi takut sama STI Bu terima kasih terima kasih Pak Budi Panton selamat siang ya menurut saya sih sebenarnya n gak g apa-apa aja itu. yang penting kalau memang penampilan makanya bajunya disuruh pake yang sopan gitu loh jadi jangan yang Yang, yang gak sopan gitu kan itu aja dilarang kalau memang mereka gak bersedia yaudah dilarang pasti kalau memang bersedia-bersedia pakainya sopan sih m u n g k i gak ada masalah gitu ya s a r u s n y a ini ada kisipan ya di ancam atau gimana itu kan polisi takut m a k d i m a s i h izin gitu aja sih pasti ya terima kasih Pak Anton soal siang Pak t i r t a ya bu saya mau berkomentar bu itu kan kalau Lady Gagasyo disini kan kita kan juga banyak pemasukan kalau soal, soal penampilan dia kan tergantung Dari pola pikir kita aja i t u loh Bu、mm -hmm. aja. Eh. Terima kasih Pak Terima Pak Edwin selamat siang Iya selamat siang Ikutkan Ya Iya, silahkan Pak Kalau kita bicara dengan moral dan budaya Kalau kita Pak, Kita k o m p a r e k a n dengan budaya dan moral Pemimpin kita Apa itu moral atau berbudaya Dan kan pakaiannya Pemimpin kita berpakaian mewah Dan keren-keren Seperti anak apa ya Orang yang beriman banget トルマカシーバヤトゥイン。